Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Malam edisi hari ini Selasa 5 Juni 2018 dibacakan Ilham. Bot pembawa pedagang pasar mingguan karam di perairan Pulau Banyak. Pemerintah Aceh salurkan bantuan untuk daya Nuriyakdah Aceh Selatan. Tim Satgas Korupsi Kejari Bireun geledah kantor BPBD. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe.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 Sederalun kapal bot pembawa pedagang pasar mingguan karam dalam perjalanan dari Pulau Balai kecamatan Pulau Banyak menuju desa Ujung Sialit kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil selasa pagi. Kondisi itu menyebabkan barang dagangan di atas bot tenggelam ke dasar laut. Sekretaris Satgas Sar Pulau Banyak Yudhis Tira mengatakan bot karam di Nahkodai Milan 55 tahun penduduk Pulau Bagu Pulau Banyak. Bot itu berbobot 5 GT ukuran 13x2 meter, kejadian sekitar pukul 7.30 di perairan sekitar Pulau Lambudung dan Pulau Pabisi. Mendapat laporan tersebut, Regu Penolong bergerak ke lokasi untuk membantu melakukan evakuasi korban beserta barang. Sebagian barang berhasil diselamatkan, sedangkan 10 orang penumpang seluruhnya dalam kondisi selamat. Belum diketahui pasti penyebab bot tenggelam. Sementara itu korban bernama Hamida 40 tahun, dari lokasi langsung dievakuasi ke Puskesmas Pulau Banyak guna mendapat pertolongan Hamidah diketahui ikut tenggelam di tengah kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 6 bulan Sudara Lund, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melalui Wakil Gubernur Nova Iriansyah menyalurkan bantuan masa panik kebakaran untuk daya Nur Yagdah di Desa Kutak Tring, Kecamatan Labuan Haji Barat Bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan sandang pangan pakaian, mukena, selimut triplek, bahan makanan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Nova meminta Dinas Sosial dan BPBA berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membantu pembangunan kembali bilik santri yang sudah terbakar. Nova berharap para santri dan pimpinan daya agar tetap semangat bangkit kembali dari musibah. Nova juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini pemerintah Aceh melalui badan daya juga sudah menganggarkan anggaran senilai 1,2 miliar untuk pembangunan asrama daya Nur Yagdah. Sideralun Tim Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Negeri Biren menggeledah sejumlah ruangan di kantor BPBD Kabupaten Biren di kawasan Desa Blangblahdeh, Kecamatan Jempa Biren, Selasa Siang. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi proyek pengaman tebing Krung Samalanga tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh pejabat atau mantan pejabat di kantor tersebut. Penggeledahan kantor BPBD dipimpin Kasih Pidana Khusus Kejari Biren, Robi Syaputra, dan di-backup Kasih Intel Fakrillah, Kepala pelaksana BPBD Biren, Muhammad Nasir SP, tampak memantau langsung proses penggeledahan tersebut. Usai penggeledahan, tim membawa keluar sejumlah dokumen penting yang disita. Saat penggeledahan berlangsung, sejumlah petugas memakai rompi tim khusus, memeriksa dan mengambil sejumlah dokumen dalam filling kabinet di beberapa ruang kantor BPBD. Mereka juga mengamankan satu unit CPU komputer. Sejumlah dokumen dan CPU komputer dimasukkan dalam satu tas koper yang dibawa oleh tim Satgas Pemberantasan Korupsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Sederalun Jauhari A, 60 tahun dan Mariani 32 tahun, warga desa Suwak Prabung, Kecamatan Sunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, warga fakir miskin yang saat ini masih tinggal di sebuah rumah tidak layak huni. Kedua janda tersebut merupakan ibu dan anak yang kini sudah lama berpisah dengan suaminya masing-masing. Keseharian dua wanita itu bekerja sebagai buruh kasar dengan menderis karet milik orang lain dengan sistem bagi hasil untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Sementara rumah yang mereka huni saat ini masih beratap rumbia dan berdinding papan. Selain itu juga belum memiliki WC di rumahnya. Warga miskin ini berharap adanya rumah bantuan dari pemerintah agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni. Cederalun, sebuah bangunan bengkel berkonstruksi permanen di Jalan Blangpulo, Desa Ujungkala, Kecamatan Johanpahlawan Aceh Barat, Senin malam terbakar. Kebakaran yang meludeskan isi dalam bengkel A-Mega motor itu tidak ada korban jiwa. Informasi yang diperoleh serang BFM, kebakaran terjadi setelah warga menunaikan salat terawih. Warga baru mengetahui saat api telah membesar. Kebakaran yang belum diketahui penyebab tersebut kini masih dalam pemeriksaan polisi. Agar api tidak menjalar kebangunan lain, sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Barat dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Pemadaman api juga dibantu warga, polisi, TNI, dan sejumlah relawan rapi. Api baru berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian atau jelang selasa dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sideralun, Nagan Raya menjadi salah satu kabupaten dengan penghasil sawit terbanyak Hal itu dibuktikan dengan ratusan ribu hektar perkebunan sawit yang ada di Nagan Raya Perkebunan kelapa sawit sendiri juga sudah menjadi usaha perkebunan unggulan Apalagi hasil panin kelapa sawit yang menjanjikan Namun saat ini harga tandah buah segar sawit di Nagan Raya turun sehingga petani sawit mengeluh Abdullah salah seorang petani sawit mengatakan penurunan harga TBS terjadi beberapa minggu menjelang lebaran Idul Fitri Sehingga membuat petani terpukul Sekarang harga beli agen kepada petani berkisar Rp800 sampai Rp900 per kilo. Berbeda beberapa minggu lalu mencapai Rp1.400 per kilo. Jaimin salah satu agen mengatakan harga beli agen rendah lantaran harga beli perusahaan hanya berkisar Rp1.200 per kilo. Menurutnya ini juga merupakan harga terburuk TBS sawit selama 2-3 bulan terakhir. Bahkan menurutnya pada bulan lalu harga sempat menembus Rp1.800 per kilo. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa 5 Juni 2018. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. Sederhalun, wassalam.